Choose se ram di orang termasuk di Indonesia. Baik dari band-nya sampai fans-fans-nya juga ya kan. Kita tadi udah dengar sharing dari beberapa teman dan lihat betapa sukanya mereka dengan boy band dan girl band dari Korea. Ya, kita lihat jugalah ya kan. Musik Indonesia juga berkembang gara-gara musik Korea juga ya kan. Ter apa ya? Terinfluence, terpengaruh, ter, ter, ter ya semacam itulah kira-kira. Ya, tapi harapan gue adalah mungkin ya, mungkin harapan kita bersama juga ya. Musik ini enggak datang dan pergi begitu aja musiman, tapi tetap eksis dan terus mewarnai musik dunia. Ih, <tuh> asing ya tuh, jarang-jarang gue ngomong rada bener. <tuh> Oke, okay, thank you banget buat atensi kalian siang ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Jangan lupa makan buat yang belum makan. Dan, het is op de een beetje een beetje een beetje een beetje een ...lo gue beetje